Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Alamin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamad kama yanbagi lijalali wajhik wa li'azimi sultanik Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha rudit wa ba'da rida wa ashhadu an la ilaha illa Allah la sharika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Wa habibu huwa safiyyu. Allahumma cilli wa sallim wa barik wa karim. Ala ashraf al-ambiyai mursalin Wa imam al-awalina akhirin Habibina wa shafi'ina. Wa krrha a'yunina. Wa nur kulubina. Muhammadin. Wa ala alaihi al-tayyibin Wa ala ashabihil akramin al muhtadin Wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan Min yaumina hada ila yaumiddin Amma ba'd Rabbi shirah li sadri Wa yasir li amri Wa yang saya hormati, saya muliakan Al-Habib Umar bin Muhammad as-Segaf, para asatid, para sesepuh, habirin yang dirahmati Allah subhanahu wataala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur Kehadirat Allah subhanahu wataala. Sore hari ini. Di bulan yang sangat agung dan sangat mulia Yaitu bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita Di dalam majlis yang insya Allah penuh barokah, Majlis yang diridui Allah Majlis yang kita yakin Allah menyediakan imbalan Allah menyediakan pahala yang besar bagi kita semua Salawat serta salam Tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan Kepada junjungan kita Teladan kita, panutan kita, nabi kita, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hawirin yang saya hormati dan saya muliakan dalam pengajian ini. Insya Allah saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penyakit hati atau kotoran hati karena yang jelas dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kepada kita umat Islam Untuk menjaga kesucian dan menjaga kebersihan Baik secara wohir ataupun secara batin Bukan berarti kita diatur untuk menjaga hati kita Merawat hati kita atau membersihkan hati kita saja Namun juga fisik kita pun kita dianjurkan untuk merawatnya Fisik kita pun kita dianjurkan untuk memperhatikannya dan membersihkannya dari segala macam bentuk kotoran Tetapi harus diakui yang lebih penting itu jelas kebersihan batin yang lebih penting, yang harus lebih diutamakan Lebih diprioritaskan adalah kebersihan hati Namun di zaman sekarang ini yang banyak umat Islam ini terbalik Umat Islam di zaman sekarang Mereka kebanyakan lebih fokus dengan kebersihan jasmaninya lebih fokus dengan kebersihan bohirnya lebih fokus dengan kebersihan fisiknya sehingga kadang-kadang ya Allah kalau untuk urusan perawatan badan itu luar biasa ya mereka siap mengeluarkan duit ratusan ribu untuk perawatan wajah ana cerawati siji lho wis kepikiran misan Kocohan balak-balik Kadang-kadang ya Allah Satu jam sekali lihat ke kaca Padahal ada jerawat sah, Satu Itu cari obat jerawat keliling Kepikiran padahal jerawat satu Begitu juga Untuk yang lain-lainnya Perlengkapan lain Untuk urusan fisik, urusan badan Itu dipenuhi semuanya Istiqomah Ya Istiqomah dia melakukan pembersihan, melakukan perawatan, melakukan penjagaan yang luar biasa untuk menjaga fisiknya, untuk menjaga badannya. Tapi kadang-kadang urusan hati tidak pernah diperhatikan, urusan hati tidak pernah dipedulikan. Padahal sudah jelas di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerangkan bahwasannya hati itu yang paling berperan Daripada segala amalia kita dengan anggota badan kita yang tuhir Kita sering mendengar sabdanya Rasulullah SAW Inna fil jasa di mudhutan Ida solhah solhah al jasadukullo wa ida fasadat fasadal al jasadukullo ala wahyal kolab. Sabdanya Rasulullah SAW sesungguhnya di dalam jasadnya manusia itu ada mudroh. Mudroh itu segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik Maka anggota badan yang lain akan baik Artinya apanya? Amaliahnya Perbuatannya Tindak tanduknya akan baik Mata yang dilihat akan selalu yang baik-baik Telinga yang didengar yang baik-baik Mulut bicaranya yang baik-baik Tangan digunakan untuk memegang yang baik atau menyentuh yang baik Kaki digunakan melangkah ke tempat-tempat yang baik Tapi sebaliknya Kalau segumpal daging itu jelek, rusak, banyak kotorannya, banyak penyakitnya Maka anggota badan yang lain pun akan jelek perbuatannya dan amaliyahnya Matanya akan sering memandang yang tidak baik Telinganya akan sering mendengar yang tidak baik Mulutnya bicara yang tidak baik Tangannya memegang yang tidak baik Kakinya melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik jadi segumpal daging ini sangat berpengaruh luar biasa Dalam akhlak manusia Dalam perbuatan manusia Dalam tingkah laku manusia Dalam gerak-gerik manusia Segumpal daging tersebut Rasulullah menyatakan Ala wahiyal qalab Segumpal daging tersebut adalah hati kita oleh karena itu para hawirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati mengobati hati dari penyakit penyakit yang bercokol di dalamnya itu sangat penting sekali karena kalau penyakit yang bohir kita mati penyakitnya udah selesai udah sembuh insya Allah tapi kalau penyakitnya hati yang dibawa mati naudzubillah akibatnya di kuburan kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat kita akan menjadi orang yang celaka tidak menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu di antara doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran, wala tuh zini yomayubasun, yomala yanfau malu, wala banun illa manat Allah biqalbin salim. Orang yang ingin selamat di hadapan Allah, tidak dipermalukan oleh Allah di akhirat, yaitu orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci Membawa hati yang bersih Yang jauh dari kotoran Yang jauh dari penyakit-penyakitnya hati Jadi silakan ya kita merawat yang bohir Jasmani kita, kita bersihkan Itu juga sunnah Dianjurkan oleh Rasulullah SAW Bukan berarti orang Islam ini Tidak perlu bersih Kelambini ngetel misalnya Rambutnya awut awutan, kuku nido wo dowo misalnya. tidak kita juga diperintahkan dianjurkan tampil bersih tampil rapi. Oleh karena itu dalam fikih itu ada sunnah sunnah yang mengatur ya bagaimana kita ini merawat badan kita membersihkan fisik kita dianjurkan ada potong rambut. Ya membersihkan bulu ketek, potong kuku, kemudian merapikan kumis itu dianjurkan. Itu untuk membersihkan yang jauhir. Enggak dibenarkan kalau ada umat Islam enggak ada enggak ada tujuan apa apa kukunya panjang-panjang misalnya. Ya sampai kayak macan misalnya itu enggak benar. Bahkan kadang-kadang kumisnya enggak diatur sama sekali. Minum ikut minum kumisnya, makan ikut mah. Ikut makan, juga enggak benar Dianjurkan kita ini Kalau bisa seminggu sekali Merapikan rambut, merapikan Kuku, itu dianjurkan Jadi kebersihan yang bohir Ini juga perlu, bahkan disebutkan Oleh para fukoha Kalau sampai 40 hari Kuku tidak dipotong Rambut tidak dipotong Kumis tidak dirapikan Maka itu hukumnya Makruh makro itu artinya kurang mba Kurang baik dalam pandangan Ajaran Islam Jadi kebersihan yang dohir Perawatan fisik Juga perlu Tetapi sekali lagi Kita harus Lebih mementingkan Kebersihan hati Lebih mementingkan Kebersihan batin kita Kebersihan eh, apa Lahiriya kita Daripada kebersihan dohir banyak sekali penyakit-penyakit hati. Di antaranya termasuk penyakit hati yang berbahaya dan ini banyak menjangkiti umat Islam khususnya di akhir zaman seperti sekarang ini yaitu hubbud dunia Penyakit hati yang namanya cinta dun cinta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda hubbud dunya ra'su kulli khathiah Cinta dunia itu pangkalnya segala kesalahan Orang itu berani berbuat yang haram kalau kita mau teliti ujung-ujungnya karena cinta dun cinta dunia Memfitnah orang, menipu orang, membolimi orang Ngambil haknya orang, bahkan mungkin warisannya saudaranya diambil Kenapa itu semua? Karena cinta dunia Bahkan lebih dari itu, membunuh Berani membunuh kalau kita mau teliti Ujung-ujungnya karena cinta dun cinta dunia. Oleh karena itu hubud dunia, cinta dunia ini termasuk salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang bercokol di dalam hatinya seseorang. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam riwayat al Imam Tirmidzi, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam madzibani wariyani wa fi ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi aktsara ifsadan fiha min hubbis syarafi wal mali fi dinir rajulil muslim sabdanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dua singa yang sangat buas dalam riwayat lain Jaiani dua singa yang lapar. Tadi macan lwi, macan lu, lwi, singa. Leh singa itu boso jawab ni apa? Macan bisan bodoh. Singo, singo. Eh, es bodoh kurang lebih lek wong jowo ngomongi bodoh macan ni. Sing cempra iku singa, kan? Ilek boso Jawa nopo niu. Ya singa. Dah wong boso Jawa niu. Tidak ada dua singa atau dua macan yang lapar, Ursila dikirim di kombongnya, di kandangnya kambing. Jadi dua singa lapar dimasukkan ke kandangnya kam. kambing ya. Itu bi'aktsara ifsa dan fiha. Akan lebih merusak ya daripada cintanya ya. Seseorang kepada kedudukan dan harta Di dalam urusan agama orang tersebut Jadi dua singa yang lapar Kalau dimasukkan ke kandangnya kambing Dibandingkan dengan penyakit cinta dunia, cinta kedudukan itu masih lebih berbahaya. Cinta kedudukan di dalam urusan agamanya orang yang muslim ataupun orang yang mukmin. Artinya nemen merawasnoi lewung itu kena terjangkit penyakit yang namanya hubudul dunia agamanya pun rawan bisa bisa hanya gara-gara dia itu mendapatkan sedikit daripada harta Sedikit daripada duit Bukan cuma siap menerjang larangan Allah Bukan cuma siap meninggalkan perintahnya Allah Tapi bukan tidak mungkin dia siap menjual Islamnya Hanya karena duit atau hanya karena imbalan materi itu kalau orang hatinya dikuasai oleh cinta dun, cinta dunia Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus hati-hati Kita harus merenung Selalu merenung bahwasanya dunia ini semuanya gak ada manfaatnya Dunia ini cuma sesaat kita di dalamnya Dunia ini cuma sementara Dunia ini gak lama kita berada di dalamnya Pasti akan kita tinggalkan Apapun yang kita miliki di atas dunia Itu sifatnya sementara Yang kita miliki di atas dunia Sifatnya sesaat Gak ada yang abadi Kita punya rumah mentereng Kalau kita meninggal ya kita tinggal rumah itu. Kita punya mobil Mau punya mobil apa Mau Innova Mau Fortuner Mau CRV Mau Alphard Kalau kita meninggal Kekuburan gak naik mobil kita udah Naik penduso Naik katil sudah. Kita tinggal Kita punya duit, berapa duit kita Miliatan, triliunan Kalau kita meninggal jadi warisan Bagi ahli waris kita Tidak ada yang kita bawa Semuanya akan kita tinggal akan kita tinggalkan oleh karena itu Hendaknya kita sering-sering merenung masalah dunia Sehingga insya Allah dengan itu Hati kita tidak sampai terjangkiti Dengan penyakit yang namanya hubud dunia Kalau kita lihat sejarahnya orang-orang zaman dahulu sangat luar biasa Mereka sangat tidak tertarik dengan dunia sedikitpun Diceritakan pernah di Hadhramud itu Ada seorang kodzi Seorang kodzi ini seorang hakim ya, Tapi orang ini orang yang ahli fikih, orang alim Beliau ini ditugaskan untuk ke satu kota yang namanya kota Sibam Ditugaskan untuk mengurusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota tersebut kalau ada terjadi perselisian di antara masyarakat, ini yang bagian menengahi, ini yang menyelesaikan. Ditugaskan di Kota Sibam, Subhanallah, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, seluruh penduduk kota itu loh, nggak pernah ada yang ribut, Enggak pernah ada perselisian. Kalau bahasanya orang sekarang kondusif. Jadi bertahun-tahun kondusif. Sampai ini bingung ini, hakimnya ini bingung karena orang berilmu dia ngomong sama masyarakatnya. Kenapa kalian semua kok enggak ada yang punya masalah? Kenapa kalian semua kok enggak ada yang berselisih? Saya ini bertahun-tahun di sini digaji tapi enggak pernah kerja saya ini. Karena enggak pernah ada yang datang. Lain kalau di sini kan, kayak like begini pol terus pengadilannya. Antri-antri sambian Ini bertahun-tahun tidak ada masalah Masyarakatnya jawab apa? Kami di sini tidak perlu dengan hakim Karena kami di sini semuanya ngamalkan satu ayat dalam Al-Quran Dalam Al-Quran itu Allah berfirman Faman'afa wa aslaha faajruhu ala Allah Barang siapa yang memaafkan Kesalahan orang lain Dan mendamaikan orang yang Berselisih Maka pahalanya langsung Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Kalau ada diantara kami yang punya Salah, dimaafkan sama saudaranya Yang lain Kalau ada yang berselisih, kami yang berusaha mendamaikan sama Sanak famili berseteru berselisih Gak perlu hakim mis. Langsung Ya, familinya yang lain berusaha untuk mendame mendamekan. Tetangga cekcok, tetangganya yang lain mendamekan. Sehingga bertahun-tahun enggak perlu sama hakim sudah. Kalau sekarang kan enggak. Leono sing tukaran, duduk didamekeno, tambah dikipasi. Dikompori. Tambah dipanas-panasi. Kalau perselisihannya semakin parah, ya semakin waduh oh cekcoknya ini semakin dahsyat semakin hebat tambah seneng itu tanggoni tambah senang familini tambah senang dikeploki dikipasini naudzubillahi min dalik. tapi kalau mereka enggak ya, kalau ada yang berselisih ada yang cekcok berusaha untuk didamaikan berusaha untuk didinginkan berusaha untuk diselesaikan diselesaikan berusaha untuk diakor diakorkkan sehingga bertahun-tahun hakim ini enggak melakukan apa-apa sampai 14 tahun. Setelah 14 tahun baru ada dua orang yang datang Ngetuk pintu rumahnya. Ketika dibukakan, ada apa? Kami ada masalah. Alhamdulillah, kata hakimnya. Alhamdulillah, 14 tahun saya ini kerja, enggak pernah kerja tapi saya ini cuma duduk manis. Baru setelah 14 tahun ini kalian berdua datang bawa masalah. Silakan duduk, silakan duduk. Waduh. Suruh duduk dua-duanya sudah duduk seru bicara. Silakan bicara. Ya, kamu dulu silakan. Apa masalahnya? Gini Pak Hakim. Saya ini beli tanah dari orang ini. Ketika saya beli tanah, niat saya yang saya beli tanahnya saja. Isinya tanah enggak saya beli. Ya, lah terus kenapa? Nah, Terus saya Setelah beli tanah Ketika saya menggali tanah Ternyata Saya menemukan emas Karena saya Waktu niat beli tanah Beli tanahnya saja Isinya tanah tidak saya beli Berarti emas ini Bukan milik saya Milik dia yang punya tanah Lah terus kenapa ke sini Ini Pak Hakim Yang satunya jawab saya dulu waktu jual tanah Pak Hakim Niat saya jual tanah sama isinya Jadi kalau dianggali nemu emas Berarti emas ini bukan milik saya Tapi milik dia Pak Hakim Kita lihat ini 14 tahun gak ada masalah Baru ada masalah Masalahnya aneh bina jahit Nemu emas gak ada yang mau Kalau zaman sekarang ya Allah gara-gara urusan rokok satu pak itu lho, caruk. Rokok sak pak ja ya, caruk. Urusan duit 2000 lho, gak nyopo kadang-kadang. Urusan perempuan kadang-kadang ya Allah, bunuh-bunuhan. Paten-patenan gara-gara wong wedok. Nauzubillahi minza, naudzubilla min Ini sama-sama enggak -sama mau ini. Akhirnya kata hakimnya, "Wah, ini repot ini." Ada apa ke sini? Ya gini Pak Hakim, maksudnya emas ini kita serahkan ke Bapak. Bapak kan orang yang berilmu. Kata hakimnya, kalian berdua ini ingin selamat dari dunia tapi kalian ingin menjerumuskan saya ke dun dunia. Sak hakim-hakimi ndak gelem pisan iki. Lek hakim sak niki. Jalui disik ndak kate inja. Jalu, ayo kan kepingin bebas ah. Ha. Kepingin iki ha. kepingin iku ah, ha. oh, utawar-tawaran dulu. Tapi ini subhanallah, semuanya mereka hatinya tidak ada yang terjangkiti Hubudun, hubudunnya tidak terjangkiti dengan cinta dun, cinta dunia Akhirnya kata hakimnya gini aja sudah Kamu punya anak laki enggak? Punya Kamu punya anak perempuan? Punya, kawinkan sudah Anak kamu duanya, dua-duanya kawinkan Ya ini keluarkan dulu khum, apa, Seperlima untuk zakatnya Zakat rikas, seperlimanya dikeluarkan Kemudian sisanya untuk Perkawinan dan sekaligus untuk Nafkanya kalian berdua Kalian berdua Subhanallah. Dari cerita ini kita bisa ambil Bagaimana orang-orang dulu itu Mereka hatinya jauh Daripada cinta dun dunia sehingga kehidupan itu Jauh dari konflik, kehidupan itu Jauh dari masalah, masalah Kehidupan itu jauh dari Perselisian, hidupnya Tentram, aman Saling menghargai dan saling menghorma menghormati dan itu yang perlu kita tumbuhkan lagi di tengah-tengah umat Islam di zaman sekarang di zaman sekarang jangan sampai hati kita ini terjangkiti dengan cinta dunia dengan hubud dunia bukan berarti kita nggak boleh kerja nggak boleh jadi orang kaya nggak boleh cari dunia silakan tapi hendaknya dunia itu cuma di tangan kita jangan sampai Yaitu masuk ke dalam hati gi, ke dalam hati kita. Ya mungkin ini saja sementara, insya Allah nanti akan kita bahas lagi penyakit penyakit hati yang lain dalam pertemuan yang akan datang. Masih ada penyakit sombong, masih ada penyakit hasud masih ada penyakit hikit dan lain-lain. Kemudian insya Allah sekaligus nanti kita akan jelaskan beberapa obatnya hati atau pembersihnya hati, sehingga kita kita tahu penyakitnya Kita juga punya obat Punya obatnya Ini saja kurang lebihnya mohon maaf Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keberkahan Kepada kita Memberikan kekuatan kepada kita Memberikan taufik dan hidayah Sehingga khususnya Dalam sisa bulan Ramadan ini mekatkan amal soleh kita Dan mudah-mudahan tidak Keluar dari Ramadan Kecuali semua amal ibadah kita Diterima oleh Allah Semua dosa kita diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan Kita semua termasuk Orang-orang yang Dapat Laylatul Qadar Amin ya Rabbal Alamin kurang lebihnya Mohon maaf Thumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh